Selamat siang Pak Hari Selamat siang Bu Komentar Anda Bapak Ya sebenarnya sih kita tuh semua berharap ya Karena kekuatan yang sedemikian besar dari SBY Dengan 60% dan dukungan dari partai-partai di departemen Harusnya bisa jauh lebih berani, lebih, lebih nyata gitu ya Karena apapun juga dia udah tahun depan ah Tahun 2014 sudah nggak dipilih lagi Artinya kan nggak ada rasa aman itu nggak usah dulu sebenarnya yang ada adalah demi semangat b a n g a dan negara gitu. Tapi dia ini kan katanya masih lembek gitu. Jadi itu yang disayangkan banyak orang meskipun、uh, setiap pemimpin kan juga punya gaya masing-masing. Sekarang ini orang ribut tapi ganti, SBA ganti, gantinya pun juga nggak ada. Jadi kita sayangkan juga ini SBY harusnya yang lebih all out terhadap baik. Terima kasih Bapak Herman selamat siang. s i a Jadi saya katakan SBY itu. パークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークスパークス システムのシステムのシステムのシステ e g システ a のシス dia システムのシステムのシステムのシステムの a ステムのシステムのシステムのシステムのシ a テムのシステムのシステムのシステムのシステムのシ u テ s t a f テムのシステムのシステムのシステムのシステム s システムのシステムのシステムのシステム a apa, apa justru パイスベリー、カシャン、スブトニャン、パイスベリー。やるパーティー、バニャン、ビキンゴー、ショハギ、トゥ、ダリパーティー、デモクラティー、パーティー、パーツベリー、パーツベリー、ブジャン、ディリサジャー、スワイル、パパパ、カーナバパ、ディピュー、モカディピュー、デモクラティー、イトアジャー。 Bapak Suwadi, selamat siang. Selamat siang. Silakan, h Bapak. Ya, jadi benar juga seperti apa yang dikatakan oleh komentator-komentator dahulu yang tadi itu. Jadi Pak s b y ini memang dia seolah-olah mengambil jalan aman dan juga mengulur-ulur waktu. Dan juga dia ingin menjaga memang popularitas dia dan juga popularitas Partai Demokrat. Bagaimana n n a t i dalam pemilu di tahun 2014. Ya, nah dia, dia mau bikin aman ini Sebab、so, kan sekarang kan dipilih o langsung dari rakyat Jangan sampai dia punya keputusan-keputusan itu Menyinggung sehingga me Mengakibatkan kemuritasnya b e r kurang hal inilah yang maka kita lihat Bukan hanya SPI s aja Sebagai contoh misalnya gubernur d k i Kita lihat keputusan-keputusannya kita lihat ada yang tegas Tidak ada kan b u r a p a banyak itu wacana-wacana Menjaga kemuritas dia terima, ya, kasih. terima kasih Pak Suwadi Bapak Gilbert selamat siang ya, Selamat siang、Mbak. Ya, kita sebagai rakyat hanya bisa menghimbau ya kepada Pak SBY. Kan ini periode terakhir. Jadi, safety player-nya d i s i n g k i r k a n lah. jadi lebih ke perurangan. Dan juga, apa namanya, jangan ragu-ragu, jadi jangan mendengar dari... kiri kanannya itu, nah, kiri kanannya itu yang kata bapak yang tadi itu, prinsip semua itu, jadi kan d i k i r i oleh rakyat, dibekerja untuk rakyat, bukan untuk partainya dan juga bukan untuk orang-orang sekitarnya gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hari sama Siang. s a n g kalau saya lihat kayaknya nggak bisa berubah deh, cara pemimpinnya kayak gini. Kita a n k akan menunggu sampai e m p a tahun t lagi Padahal kepemimpinan kayak sekarang ini Tidak bisa, tidak cocok Untuk kondisi Indonesia saat ini Kondisi Indonesia saat ini adalah Pemimpin yang berani Berani karena benar ya Berani dengan hati murani yang baik Jadi kalau Safety player terus, safety player terus Apa hasilnya Indonesia nanti Kita itu makin t e r p u r u k t e r h a d a p negara tetangga Kalah kemana-mana Diledekin juga d i d i a m aja Terus sekarang kalau pemimpinnya ragu-ragu Apakah menteri-menterinya berani bertindak? Kalau pemimpinnya ragu ya semua juga jadi ragu Semua menunggu Kalau t di p e r u s a h a pemimpinnya ragu Anak buahnya Iya enteng... baik Terima kasih Pak Hari Bapak Aziz selamat siang Halo Iya Pak Aziz silahkan komentar anda Oh, Pak Adi bukan Pak Adi. Oh Pak Adi, p a i k s i l a k a n Menurut saya、uh, Monitor radio Anda Bapak mohon dikecilkan Menurut saya k o n、uh, s e p d a p a t Bapak terlalu benar ya, Bahwa di sekelilingnya memang m e n g Inputnya mungkin tidak benar Dan satu sisi juga kita belum tahu juga Memang apakah gayanya seperti itu Atau memang inputnya yang tidak benar Dari orang-orang sekitarnya Kalau begitu saya pengen Mungkin saya pertanyaan saya Apakah Pak SP nonton TV One atau Metod r TV t i a p hari Mungkin dia tidak ada waktu untuk itu Dia tidak tahu、uh, keadaan di rakyat sebenarnya Itu saja, terima kasih Baik, terima kasih Bapak Jimmy, selamat siang Selamat siang Ya, saya setuju sekali ya Dengan semua pada yang sudah terdahulu Membicara itu、uh -huh. SBY itu memang kurang berani Kita harus punya、uh, Pemimpin Yang seperti g u s t u r kita i h Berani ambil s i k a Berani ambil resiko Kan? Nah, cuma Pak Riyadi n i itu Harus s a t u Membangun negara ini Itu Pak, Pak Riyadi s i l a k a n Oke selamat siang Siang silahkan Ya komentar saya Mendikati pemerintahan SBY Ini memang SBY Sekarang memang jelas ya Apa namanya Cari aman Untuk itu, kami berharap SBY kan suaranya, suara bagus ya di dalam pemilu. Beliau ini tidak perlu dengerin lagi sebetulnya partai-partai, ambil aja ketegasan, jangan cari aman, terus mengenai apa namanya kebebasan beribadah. Kelihatannya SBY mau ngutak-ngatik tentang keputusan dua menteri atau tiga menteri keputusan tambang. SKB ya, jadi harapan saya. SBI ini di masa mendatang, atau sekarang ini menterinya ganti semua itu, gak ada yang bisa kerja itu. Semua asal Bapak Senang, sama aja zaman Orde Baru. Lebih bagus zaman Orde Baru, ada nyatanya. Sekarang rakyat lebih menderita akibat akibat s b y kurang tegas. Bahkan yang lebih menyedihkan bahwa bangsa Indonesia ini terhina di mata luar. Tidak, tidak lagi menjadi macan Asia. Itu saja Pak, terima kasih Ya terima kasih Pak r i a d i Pak Tambunan s i l a k a n Ya terima kasih h a l o a s i a k u Pendangan saya ya Pak ya、uh, SBI itu Cari aman, ya memang itu Yang kita cari, cari aman Jangan jadi presiden Yang urakan Dia kan bukannya Memerintah sendiri i di negara、ini. Dia kan Dibatasi dengan peraturan Dan undang-undang yang ada 私はそれを知りたいと思 a banyak ras, banyak agama. s a y a rasa k i これ juga p u s い n g juga. j a い i saya rasa presiden Yang kita butuhkan saat ini adalah seperti SBY, karena kita baru menginjak、uh, awal demokrasi. Jadi n g g a k boleh terlalu diktator, dan memang dia bukan diberikan sebagai presiden yang diktator. Baik, terima kasih Pak t a m b u n i n Pak a n d r e silakan. Halo Pak a n d r e silakan. Iya, Pak Herman s i l a k a n Selamat siang Siang s i l a k a n Menurut saya Konsepnya bangsa kita ya ini Tidak pernah bisa menghargai orang lain Mulai dari Presiden Soekarno Sampai yang sekarang Tidak pernah kita bisa Menghargai orang lain Jadi apapun yang dikerjakan Siapapun Presidennya apapun yang dikerjakan Akan selalu di b i a t k a n l a h Itu aja Pak Terima kasih Baik, terima kasih Pak Herman. Pak Julius, silakan. Ya, begini ya, namanya manusia kan nggak mungkin ada yang perfect begitu. Tapi dari yang tidak perfect,、uh, mana yang paling baik buat kita? Lihat aja s b y n memimpin ya, sekarang kita punya sadangan devisa sudah hampir berapa? Sudah 80 miliar US itu. Dahaya di history, dah ya kan? Terus, sebab presiden kita safety player, of course, itu yang kita mau. Kita nggak mau presiden kita tuh risk taker. サーフルは コーランやキタマセレスギポーチキンガヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ b u b u t i t u ada kekurangannya lah ada kurang lebihnya, nah kita lihat positifnya lebih banyak atau enggak karena enggak ada yang sempurna Yaitu ya itu aja terima kasih Ibu, a Harsono、ah, kalau menurut saya, Pak SP kan t i n g e m p a tahun t lagi, makanya dia mencari yang aman-aman saja begitu, Bu, komentar saya、okay. terima kasih Pak Agisnya selamat sore <laughs> halo Pak Agisnya ya selamat sore terima kasih パーサイドに入れるポケミントがなのと、ポニーがいるので、パピコバトン、カロサイド、フォローパイプ、フォローシミラー、フェスティフォローケー、パーキラソマコミンテント、マオニャンダ、ピコンテレー。ジュマン、パーサイド、パイプ、フォローズ、ポケミラー、ポニャキサ、ヤロビサ、ジャニー、ジャマン、パービタライト、ダプロパケ、ジュビア、ジュビア、ジュビア、ジュビア、ジュビア、ジュビア、ジュビア、ジュビア、ジュビア、ジュビア、ジュビア、ジュビア、 パ、uh, <ス>ーフェクトは アマニアジャケット。 Kalau ceriamannya wah ya k i t a nih bu, soalnya kita kompetisi, kompetisi dengan negara luar, mencicitnya seperti ini,、gak、ada sifat untuk berdebat, a l o Iya. Jadi kalau sendiri kita tanya, kenapa sendiri aman, terlibat nggak? Bicandra, kenapa k dia a p a k a h a d a k a y a t a nggak? Itu loh. Yang lain-lain juga perlu kita d a n t i s i p a s semua gitu loh. Terima kasih. 山崎フいイヤー、ユーク i イアファいヤー、ユークライアファイヤー、ユークライアファイヤー、ユークライアファイヤー、ユークライアファイヤー、ユークライアファイとー、ユークライアファイヤー、ユークライアファイヤー、ユークライアファイヤー、ユークライアファイヤー、ユークライアファイヤー、ユークラ b a g i m a n a nanti kalau、uh, ada satu kasus tadi nambah、uh, Sektif layar terus kan Berainya abis lah Dikerobotin sama yang mau i t u b u gitu Harus、uh, tetap m a s a a y、yeah. Pak a r y a Ya selamat sore Ini melanggapi Kebijakan s p j khusus di b i d a n g Agama Tentang kebebasan beribadah アカマニア。イトサンアロマンダンサンアティナティアワカンマサラカタ s キャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキキャキャキャキャキキャキャキャキキャキキキャキキャキキャキキャキキキキャキキキャキ Atau patung muda yang dipaksakan oleh sekelompok、uh, tertentu untuk dipindahkan. Nah ini kan juga satu kejadian yang m e n g e n a s k a n Dimana kebebasan beribadah itu sangat terusik. Terutama oleh yang merasa dirinya minoritas. Perlu menjadi perhatian oleh Bapak s b y Agar jangan sampai ada konflik、uh, horizontal antara、uh, sesama umat yang Yang sekarang ini kondusif gitu itu jangan diri jadi tim g a r i p e m b i a y itu yang dilaksanakan oleh Pak b i l l harus dihapus gitu demikian terima, ya, terima kasih Pak Leo.